Assalamualaikum Saudaron Berita Malam Mediasi hari ini Minggu 23 September 2018 dibacakan Ardian Syah. Masyarakat diimbau hati-hati terhadap penipuan mengatasnamakan DJP. Jelang Pemilu Kapolres Aceh Timur himbau warga. Warga Samudra Aceh Utara meninggal akibat tabrakan di juga berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim newsroom Serambi FM berita malam ini juga bisa anda dengarkan di radio City 94,4 FM Lokma, Radio Lawer 94, FM macet Tenggara dan Radio Amanda 104 FM Takekemon. inilah berita dan laporan se dari New serroom SeramSM. hubbungan dengan adanya penipuan yang mengatasnamakan call center DJP yang meminta informasi kepada masyarakat berupa data nomor kartu tanda penduduk atau KTP dan identitas lain. Direktorat Jenderal Pajak menyampaikan penegasan melalui siaran pers, mengatakan DJP tidak melakukan permintaan informasi nomor kartu, tanda penduduk dan identitas lain kepada masyarakat melalui call melalui call center pajak. Kedua, DJP memiliki saluran komunikasi berupa kontak center di 021 yang bisa disebut kering pajak. Kontak center ini memberikan atau menyampaikan informasi dan program serta layanan perpajakan kepada masyarakat. Ketiga, DJP menghimbau masyarakat untuk berhati-hati terhadap berbagai upaya penipuan yang mengatasnamakan Ditjen Pajak. Apabila mendapatkan pertanyaan terkait perbaikan data wajib pajak, diharapkan untuk segera menghubungi kantor pelayanan pajak atau KPP setempat. Sudarlun Kapolres Aceh Timur AKBP Wahyu Kuncoro meminta warga agar bijaksana dalam menggunakan media sosial yang diakses melalui telepon pintar, jenis smartphone, dan jejut. Himbawan ini disampaikan Kapolres menyusul akhir-akhir ini banyak informasi hoaks yang di-share melalui media sosial. AKBP Wahyu Kuncoro dalam sambutannya saat membuka musyawarah daerah ke-13 DPD-2 KNPI Aceh Timur minggu di gedung Serba Gunaidi. Terhitung 23 September 2018, pemilu Pilek dan Pilpres 2019 telah memasuki tahapan kampanye hingga 14 April 2019. Karena itu dalam masa kampanye yang mencapai sekitar enam bulan, pihaknya berharap agar perbedaan pandangan politik di Aceh Timur tidak memperpecah persatuan dan kesatuan. Sudarlun seorang warga Desa Pu, Kecamatan Samudra Aceh Utara bernama Jamaluddin meninggal dunia. Ia mengebuskan napas terakhir setelah sepeda motor yang dikendarainya bertabrakan dengan Mitsubishi Pickup L300 pada pukul 17.00 waktu Indonesia Barat di kawasan Desa Blankubu. Sedangkan rekannya bernama Bakhtiar Nazar warga yang sama mengalami luka kritis. Kasar lantas Joko Kusuma Dinata mengatakan korban dan rekannya mengendarai sepeda motor Honda Beat BL 3951 FR datang dari arah Medan tujuan arah Banda Aceh diduga dengan kecepatan tinggi. Tiba di salah satu tikungan kawasan Blankubu Pedada sepertinya hendak mendahului satu unit sepeda motor yang berada di depan laju kendaraan masuk ke jalur sebelah kanan dan bertabrakan dengan kendaraan pickup yang muncul dari arah berlawanan. Camaludin meninggal di lokasi tabrakan sedangkan rekannya dalam keadaan kritis. Kedua korban dievakuasi ke IGD RSU Debiren, sementara sopir pikap selamat dari musibah tersebut. Sudarlun PLT Gubernur Aceh Nova Erian Syah turut hadir dalam acara deklarasi kampanye damai pemilu 2019 di Belang Padang, Banda Aceh. Acara yang diselenggarakan Komisi Independen Pemilihan Aceh diikuti oleh unsur partai politik yang ada di Aceh. Selain PLT Gubernur Kapolda Aceh, Irjen Polisi Rios Jambak, Pangdam Iskandar Muda, Majen TNI Teguh Arif Indrat Moko, dan Wali Nanggroh, Tengku Malik Mahmud Al-Haytar juga hadir. Di akhir acara, PLT Gubernur Aceh bersama Kapolda Aceh, Pangdam Iskandar Muda, Wali Nanggro, Perwakilan Kajati Aceh, Komisioner Kip Aceh, Panwasli Aceh, melepaskan burung merpati ke udara sebagai tanda kampanye damai di Aceh. Dalam sambutannya, PLT Gubernur Aceh Nova Syah mengajak seluruh pimpinan partai politik, alim ulama, tokoh masyarakat, akademisi dan seluruh elemen masyarakat Aceh mensukseskan Pemilu 2019. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Zdarlun, Presiden Partai Keadilan Rakyat Anwar Ibrahim berklakar bahwa ia seharusnya menjadi pemimpin Malaysia saat melihat Mahathir Muhammad dilantik sebagai Perdana Menteri ke-7 pada Mei lalu. Pernyataan ini diutarakan Anwar secara blak-blakan saat mengisi kuliah tamu di depan ratusan mahasiswa Singapore Management University beberapa hari lalu. Namun, dalam kesempatan berbeda, Anwar meluruskan bahwa pernyataannya tersebut hanya sebatas guyonan Ia mengatakan candaan itu diutarakan sebagai respon terhadap sejumlah mahasiswa yang menanyakan ia tentang perasaannya ketika mengetahui pakatan harapan koalisi oposisi memenangkan pemilu Malaysia. Darlun tim kampanye nasional Jokowi Dodo Ma'ruf Amin melaporkan dana awal kampanye mereka ke Komisi Pemilihan Umum sebesar 11 miliar rupiah. Safir Rizal, perwakilan tim bendara TKN Jokowi Ma'ruf menuturkan Dana tersebut akan digunakan untuk kampanye pasangan Jokowi-Ma'ruf dalam Pilpres 2019 mendatang. Ia merinci dana tersebut terdiri dari uang tunai 8,5 miliar dan jasa senilai 2,5 miliar rupiah. Namun ia tidak mengatakan lebih detail jasa yang dimaksud. Pastinya dana tersebut berasal dari persorangan maupun sumbangan perusahaan. Sedikitnya empat perusahaan menyumbang untuk pasangan Jokowi-Ma'ruf. TKN Jokowi-Ma'ruf menolak menyebut target dana kampanye untuk memenangkan pasangan calonnya. Hingga saat ini pihaknya masih melakukan penghitungan besaran dana yang dibutuhkan untuk kampanye selama tujuh bulan ke depan. Selalu nilai investasi Singapura di Indonesia pada semester 1 2018 tercatat 5,04 miliar US USD atau naik 38 persen dibandingkan priori yang sama tahun lalu. Menteri Perindustrian Erlangga Hartarto mengatakan di sepanjang tahun lalu, penanaman modal dari negeri Singa tersebut 8,44 miliar US USD. Menurut Erlangga, belakangan ini pihaknya juga aktif menarik investor Singapura ke kawasan industri kendal atau KIK, Jawa Tengah. Pembangunan KIK merupakan hasil kerjasama antara investor Indonesia dan Singapura. Kawasan industri terintegrasi pertama di Jawa Tengah itu diperkirakan berpotensi menyerap investasi sebesar 200 triliun rupiah. Dari newsroom Tanjung Permai sekian berita malam edisi Minggu 23 September 2018. Berita pagi Serambi FM bisa Anda dengarkan kembali pukul 07.00 waktu Indonesia Barat. Berita pagi ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambitem.com bolo twitter at di